لا تحمين التعلم التعلم للفائدة للفادة وإن فعانت فاء الفتوح المنور الصحة الصحة. جسد صاحب التبدينس صاحب جسر بروه لذين ونخاصة متنعمه صاحب الكتاب الشهير سجنب حدثني من قد راعي من سيدنا محمد بن عبد جميع أولياء هذه البلدة خاصة الهبي بهذه الصلاة شام السان والحب عالم ساز Sahabul Haram yang kami jaga bin Shahih Ansar. Walina walina khasa wa awalnya yang amah. An Allahu ya dzidgisha ham berrahma walamfirah beskan jannah. Anu ia ftaha fda'ha alarfin walzin alim ta'wil. Wajan min ulama alamli warzikna sabi ala hadi niau kli niau salha jamiau shamil اطمالها واتما بجيخار البري وساد العلبية لحظة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة انشاء الله رأيكم السلام عليكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اناك ام الدين اناك اناك اناك اناك اناك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 wa khaliqin nasa bi hasan itaqillah katanya Rasulullah bertakwalah kalian kepada Allah kerjakan semua perintahnya Allah dalam artian Intisalu awamirillah Wajtina jtinabu nawihi kerjakan semua yang diperintahkan Allah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 Kalau di luar masjid, tidak perlu takwa. Tidak. Bukan di bulan Ramadan, sampai dituntut untuk bertakwa. Lalu di luar bulan Ramadan, tidak perlu takwa. Tidak. Hai sumakunta, dimanapun kalian berada, dan kapanpun waktunya. Takwa. Jangan nanti, kalau di dalam masjid, Khusyuk memperbanyak Ibadah, zikir Eh, keluar masjid Matanya jelas-jelas Melihat yang haram Ya Langsung ganti majelis Dari masjid, masuk ke <guluh> Masuk ke bioskop gitu <guluh> Hai cuma Tumakunta Dimanapun kalian berada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 hakikatut taqwa sebenar-benarnya taqwa jadi gak nunggu ada tempat tertentu gak nunggu pada waktu yang tertentu Nah kemudian teruskan wa'adbi'is sayyiatal hasanata tamhuha dan ikutkanlah dari perbuatan buruk yang kalian kerjakan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 Nabi ini, karena memang sudah jelas dalam hadisnya beliau menyatakan inama wa istuli utami Sesungguhnya hanya saja diriku ini kata Rasulullah diutus oleh Allah itu sebagai penyempurna akhlak. Lihat n, Nabi bukan menyatakan aku diutus untuk membawa akhlak yang mulia.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 ketika saya Aisyah ditanyakan bagaimana akhlaknya Nabi dijawab wah Inna kalau uh, dijawab karena hulukhul Quran ada akhlaknya Nabi itu adalah seperti Quran yang berjalan pelak sama persis dengan apa yang ada di dalam isinya Al Quran ya pantas juga bagaimana memang Allah yang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 dengan akhlak yang baik Kepada sesama manusia Lengkap sudah, ya Gak ada yang kurang Kalau syariat islam Kalau syariat islam ini Gak ada yang kurang Benar-benar ada hubungan Antara ayat yang dari Allah Dalam Al-Quran Dan antara apa yang datang dari Rasulullah Kaitannya sudah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 Hubungan dengan sesama manusia Diatur dalam hubungan sosial Pasti nih manusia ini saling Harus ada kerjasama satu sama lain Gak bisa hidup sendiri-sendiri Ya gak bisa hidup sifatnya nafsi-nafsi Sendiri-sendiri gak ada kepedulian Sesama manusianya gak bisa Gak akan lepas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 Akhlak yang mulia baru bisa mendapatkan apa, hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jelas ya?